Ibu t i r t a selamat pagi. Pagi, pemerintah kita atau SBY l e m b e k tidak berguna, itu aja k e m e n t a e s a y a Baik, terima kasih Ibu t i r t a Enam tiga tiga sembilan satu enam nol, Pak Chandra, selamat pagi. ya memang apa, sekarang ini kita... Mohon radionya d i k e c i l k a n terlebih dahulu Pak Chandra supaya terdengar suara anda. Kita krisis kepemimpinan itu masalahnya Jadi ya n gak g apapun ya n gak g Kalau di atasnya itu air seperti air Kalau sudah di hulunya tidak benar Bagaimana mau dibawahnya kita harus、uh, mengharapkan yang benar p e n e g a k a n hukumnya yang saya pikir ini sangat kurang sekali Tidak ada k e t e g a s a n dari pemerintah pusat dan pimpinannya Begitu Mbak, makasih Terima kasih Pak Jandra, Pak Heri selamat siang Selamat siang Silahkan Ya, kalau ternyata rakyat sendiri lebih berkuasa dari pemerintah atau aparat, apa gunanya pemerintah dan aparat? Lebih baik kita bubarkan saja pemerintah dan aparatnya. Cukup sekian. Terima kasih, Pak Heri. Selamat pagi, Pak Edison. Selamat pagi, Ibu. Zaman sekarang ini, saya pribadi tidak terlalu banyak berharap dari penguasa. Dalam banyak hal, saya perhatikan hanya dua puluh sampai tiga puluh persen kehadiran pemerintah. 私たちの問題は、私たちの間に無理を解決していない。私たちの間に無理を解決していない。私たちの間に無理を解決していない。私たちの間に無理を解決していない。 Ternyata pemerintah pusat tidak mampu meyakinkan Benkot Terima kasih, selamat pagi Selamat pagi Pak Edison Pak Wira, silahkan komentar Anda Oh ya, kalau kita dengarkan pas FM ini hanya meminta pendapat dari pendengar saja Coba dong dikompilasi dari awal sampai sekarang ini Lalu dikirim ke a n k a yang berwenang Coba lihat pendapat masyarakat bagaimana でも、そ a はもう一つの人にと g ては、a う一つの k にとっては、もう一つの人にとっては、もう一つの人にとっては、もう一つの人にとっては、もう一つの人にと a ては、a u 一 a の人にとっては、もう一つの人にとっては、Itu つの人にとっては、もう一つの人 p とっては、もう一つの人に a っては、もう一つの a にとっては、もう一つの人 a と a ては、もう一つ a 人に i っては、もう一つの人にとっては、もう一 a の人にとっ a は、a う一つの b a とっ k は、l i k a l i hak negara i t に d i h は、l a n g k a n g i て u 前って任せん。Mike,